Assalamualaikum Indonesia. Berbagai peristiwa terjadi di negeri ini. Berbagai masalah mendera bangsa ini. Assalamualaikum Indonesia, hadir untuk Anda melihat peristiwa dari sudut pandang agama, mencari solusi dari setiap problema. Mari bergabung bersama kami dalam Assalamualaikum Indonesia di RDSFM Solo dengan syariah menjadi lebih indah Assalamu alaykum Assalamu alaykum Assalamu alaykum wa sallina rasulillah fiktabhu marifatillah وتحب باكم لله السلام عليكم آه. السلام عليكم آه. وردك ع على التحيه واجب ولم عليك تلن صاحب ردك ع التحيه واجب ولم عليه يسلم صاحب ويقول لك مرحبا يا مرح والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحان الله والحمد لله ولا اله dari kawasan siar jalan Adi Semarmo 181 Solo Media dokwa syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah Dan juga masih disambung siarkan pendengar melalui 101,4 di FM Solo Dan juga di streaming radio kami ya di www.rdsfmsolo.com Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah SWT Pendengar, rops, pemilik segala keagungan yang masih memberikan kesempatan kita ya untuk jelang pagi hari ini dan nah, kali ini di hari Jumat ya insyaallah Jumat yang penuh barokah ya di hari ini tanggal 19 Julkoda. 14.33 hijriah Atau bertepatan di hari kelima dari bulan Oktober ya Dan tidak terasa sudah uh, Berada di tanggal 19 ya Itu artinya masih ada kurang lebih 10 hari Untuk meninggalkan bulan Jul Kodah Dan beralih ke bulan Jul Hijjah, ya <laughs> Dan di hari kelima bulan Oktober Termasuk awal bulan perniar tentunya banyak planning Rencana yang Anda rencanakan untuk bulan Ini ya dan untuk bulan kedepan Semoga lancar untuk segalanya Lancar untuk usahanya dan lancar Untuk setiap kegiatan yang kita lakukan ya Alhamdulillah Rabbil Alamin senang Sekali Rahman Hidayat menemani Anda di pagi hari ini ya Untuk memberikan satu program yang mengajak Anda bernyar untuk lebih uh, peka ya Ataupun juga untuk melihat bagaimana kondisi sosial yang ada di sekitar kita ya Program Assalamualaikum Indonesia Hari Jumat ini bernyar ya Rahman tidak sendiri ditemani rekan operator ada Eko Prasetyo Dan sebetulnya <laughs> Uh, hari ini bukan ini ya <laughs> uh, Apa namanya Bukan waktu saya untuk duduk di sini ya <laughs> Sebenarnya ada Bang Syaiful Arif ya Karena ada satu halangan jadinya kembali ya Rahman diamanai untuk pegang Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan kali ini ya Semoga bisa uh, bermanfaat ya untuk kita di hari ini pernyar Dan untuk Assalamualaikum Indonesia Nanti kita akan angkat tema besar kita jadi nanti Anda juga bisa bergabung ya untuk beropini berpendapat terkait dengan tema kita Tapi Rahman ingatkan ya untuk kita semuanya semoga nanti bisa menjadi solusi ataupun juga memberikan masukan-masukan yang berharga Yang mana santun bijak yang tidak menghakimi insya Allah ya Dan untuk kesempatan kali ini sebelum Rahman ke tema pokok kita di pagi hari ini Ramana akan hadirkan terlebih dahulu ya beberapa headline yang ada di media online untuk pagi ini pendengar. <Sess> <Sess> <Sess> Pendengar Rahman Awali dari berita hidayatullah.com ya. Ini mengenai Indonesia yang protes layanan angkutan haji ya. Dan pendengar diberitakan Indonesia ini secara resmi mengirim surat protes atas pelayanan bis Abu Sarhat yang hanya mengangkut jemaah RI dari Madinah ke Mekkah namun tidak mengangkut sebagian koper jemaah karena busnya terlalu kecil ya. Ketua Daerah Kerja Mekah Misi Haji Indonesia Arsyad Hidayat di Mekah membenarkan telah melayangkan surat protes tersebut karena pelayanan Bus Abu Sarhad dinilai mengecewakan dan peranannya tidak sesuai dengan isi kontrak perjanjian bersama. Dan surat protes ini berdengar ditujukan kepada Wakil Menteri Haji Arab Saudi Hatim bin Hasan Kodi ya telah dua kali barang jamaah ditelantarkan ya. Para jamaah terganggu karena terpisah dengan barang-barang yang segera diperlukan untuk ibadah ya. Ini diberitakan oleh antara.com ya. Dan dalam hal ini pendengar Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Indonesia di Arab Saudi, Syahrul Rosidi Mialti yang menandatangani surat protes itu mengatakan bahwa sekitar 400 koper jemaah terpaksa ditinggal karena bisnya kecil ya. <laughs> Selain juga ada masalah lain ya kemarin diberitakan sempat ada apa kecopetan ya ketika berpamitan jemaah hajinya ada juga yang apa namanya? Uh, sempat ditipu ya di daerah Madinah termasuk para jemaah-jemaah yang sudah sepuh begitu yang berada di uh, Madinah ya uh, belum lagi ada masalah mengenai apa namanya uh, gangguan air ya kemarin sempat diberitakan beberapa waktu yang lalu dan juga ada kalau dari Solo kemarin sempat delay uh, beberapa kloter yang diterbangkan ke sana ya dan semoga ini ke depannya bisa menjadi apa namanya koreksi ya bagi panitia penyelenggara ibadah haji Indonesia Tadi sempat juga uh, melihat beberapa headline ya, berbanding terbalik dengan Malaysia. Kalau di Malaysia, uh, mengaku begitu ya, sangat puas dengan layanan haji yang ada di Mekah ya. <gir> berbeda ya, cara pandangnya begitu. Ini dari hidayah.com pendengar. Raman akan beralih ke detik dulu ya. Uh, detik kalau kemarin diberitakan begitu evakuasi gerbong KRL yang anjlok di stasiun Cirebut dinyatakan selesai ya. Rangkaian gerbong terakhir yang ajalah berhasil dievakuasi dan dibawa ke stasiun Depok, peningirnya. Kejadian pukul 23.30 Kamis kemarin, ya. Beberapa pekerja masih membetulkan rel kereta yang patah tersebut, namun pekerjaan tersebut sudah hampir selesai dan pihak stasiun Cilebut pun memastikan jadwal perjalanan kereta akan kembali normal pagi hari ini. Ya, perbaikan kecil yang dilakukan ini ditegaskan tak mengganggu perjalanan KRL Jakarta Bogor, ya. Memang kadang dilematis ya, kalau kita misalkan nggak pakai transportasi kereta, takut terlatak. Tapi kalau di kereta, pasti penuh sesak ya. Dan tentunya itu ada satu dua hal yang menjadi penghalang, termasuk juga ada kerusakan dari rel ya. Semoga kita semuanya yang mungkin saling dalam perjalanan selamat sampai tujuan ya. Amin ya. Itu berbeda dengan uh, kondisi sosial kita yang ada di Solo ya Mungkin kalau di Solo masih bisa tenang begitu kan Tapi kalau udah di Jakarta udah ya Harus <laughs> selalu lintas trafiknya sangat padat Jadi memang harus pagi-pagi dan uh, harus memilih transportasi yang tepat untuk uh, melakukan perjalanan begitu ya Dari detik Rahman akan beralih ke uh, antaranyus.com ya uh, Terkait dengan uh, tenggelamnya ataupun juga karamnya uh, Kereta Bahugajaya ya dari Bandar Lampung berdengar dilaporkan Kepala Kantor SAR Search and Rescue ya, Lampung Saidar Erjaya menyatakan bahwa kemungkinan pihaknya tidak akan mengangkut bangkai KMP Bahugaja yang tenggelam di perairan Selat Sunda karena dinilai tidak efektif dan efisien ya. Yang mengatakan bahwa pengangkutan bangkai kapal tersebut sangat sulit dilakukan mengingat telah karam di kedalaman 76 meter dengan arus bawah laut yang sangat deras ya. Dalam hal ini penyar, Saidar uh, Kepala Kantor Sar juga berpendapat bahwa biaya operasional untuk mengangkut ke permukaan kapal itu juga sangat tinggi. Itu pun juga uh, jika masih bisa dilakukan ya. <giggle> Jadi kalau tadi kecelakaan di transportasi darat, kalau ini yang masih seputar uh, tenggelamnya kapal Bahu Gajaya di Lampung ya. Dan... Peninggar dikatakan Pihaknya saat ini hanya menunggu instruksi dari kantor pusat Jika memutuskan untuk tetap melakukan pengangkutan kapal Itu dengan peralatan yang lebih canggih Dapat saja dilakukan ya Itu sekilas ya Kalau kemarin sempat diberitakan Sekitar 200 orang juga menjadi penumpang Belum termasuk juga kendaraan-kendaraan yang berada di kapal ya Kemarin dilaporkan 8 orang tewas ya Oke peninggar Itu dari antara Sementara akan Rahman hadirkan juga dari Republik Abraham Somad diminta tidak mundur ya Ini Ketua KPK Anggota Komisi 3 DPR Ahmad Yani berharap bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Abraham Somad tetap bertahan Setelah sempat mengancam mundur dari jabatannya terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ya Menurut dia ekspektasi masyarakat terhadap kinerja KPK Dalam memberantas kasus korupsi Ini sangat besar ya yang mencontohkan bahwa tanpa adanya ketegasan Abraham Somat, maka kasus cek pelawat atau terpidana Miranda Gultom tidak akan masuk ke pengadilan ya. Selain itu, beberapa kasus besar juga masih menanti untuk diungkap diantaranya adalah kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, kemudian kasus pengucuran dana talangan Bang Sengturi, sampai sekarang belum selesai ya, dugaan korupsi pembangunan Wisma Atlet Sea Games, serta kasus korupsi yang lainnya ya. Semoga saja ada gebrakan-gebrakan dari KPK yang kita harapkan begitu ya, bisa sedikit ya. Tidak berharap terlalu banyak, sedikit ya dan semoga bisa begitu untuk memberantas dan apa menghilangkan ya. Semoga saja kasus-kasus korupsi di Indonesia ya. Itu pendengar beberapa headline dari media online dan nanti Rahman akan update terus ya di setiap jamnya melalui kilas informasi dari jam 8 pagi nanti Sampai jam 8 malam nanti Dan pendengar Saatnya Rahman akan beralih Ke tema besar kita Untuk kesempatan pagi Kali ini pendengar Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya satu tema yang insya Allah akan kita angkat ya sesuai tema di bulan Oktober ini sebetulnya <gulau> jujur saya gak punya kapasitas untuk itu sebetulnya pendengar ya karena ya diamanai dan mengharuskan saya untuk belajar lebih lanjut ya di tema Assalamualaikum Indonesia untuk pagi kali ini Jumat tanggal 19 Juli 14.33 Hijri ya. atau 5 Oktober 2012 ini e, tentunya kita masih ingat ya setiap tanggal 30 September ya <gulau> Uh, ada satu peristiwa ya dalam babak sejarah Indonesia yang tentunya masih kita ingat ya Dalam buku-buku pelajaran maupun juga mungkin kita bisa konfirmasi dengan Bapak kita ataupun saudara-saudara kita yang mengalami waktu itu ya Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenal dengan G30 SPKI Ini merupakan bagian dari sejarah uh, kelam bangsa Indonesia ya Walaupun sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, pendengar, namun ingatan tentang keganasan PKI masih saja ada dalam ingatan masyarakat Indonesia. Baik yang secara langsung hidup pada zaman itu, ya mungkin bapak-bapak kita, ya atau mbah-mbah kita dulu yang mengalami waktu kejadian itu, ya, atau hanya tahu lewat tulisan sejarah, ya, yang sudah dibukukan. Sejarah kelam bangsa Indonesia ini terjadi tahun 65 hingga 66, ya. Kalau uh, bah bah dulu mengatakan gestok ya, <gif> atau juga gestapu begitu. Di mana pembantaian saudara sebangsa terjadi diawali dengan tindakan sewenang wenang uh, PKI yang merampas tanah milik rakyat dan tanah milik negara. Perang dingin yang telah terjadi di dalam negeri ini telah sampai puncaknya di mana PKI di melakukan uh, G30SPKI ya dan pemberontakan itu terjadi akan tetapi seperti era Muso pada era DNAIDIT mengalami kegagalan ya. Dampak dari pemberontakan sangatlah dahsyat. Semua agama di Indonesia mengakui pembantaian terhadap PKI harus terjadi ya. Sehingga di pelosok negeri ini terjadi pembantaian manusia. Diperkirakan mendengar 500 ribu sampai 1 juta orang tewas dalam pembantaian yang sebagian dibantai hanya karena cap sebagai PKI ya. Bukan anggota PKI sesungguhnya ya Berarti cuma dugaan-dugaan semata ya PKI mempunyai satu lagu yang mungkin saat itu sangat terkenal Sebenarnya bukan lagunya PKI ya Bukan, tapi memang sedikit dipolitisir Jadi sebuah lagu PKI begitu ya Tentunya kalau kita sebagian masih ingat ya Lagu yang berjudul Genjer, Genjer ya uh, Saya belum tahu Genjer kalau orang-orang bilang sih gaya ini ya Enceng gondok ya <laughs> Yang dipakai itu batangnya yang digunakan sebagai lauk begitu ya Saat ini lagu tersebut seolah menjadi mesin waktu ya Khususnya bagi para pelaku sejarah Atau yang lebih hid, uh, yang hidup pada masa itu Seketika ingatan mereka akan kembali ke masa lalu ketika mendengarkan lagu tersebut Nah, pendengar apa yang sudah dilakukan oleh PKI memang telah mencoreng sejarah Indonesia Pembantaian yang dilakukan ini menyisakan kepedihan yang mendalam ya Tentunya bagi yang mengalami ya Dan mungkin kalau kita sempat lihat Ataupun juga sempat baca di beberapa uh, sumber Begitu ya Memang agak ngeri juga ya Tapi setelah apa yang dilakukan PKI Begitu ya Bagaimana sikap kita Memaafkan mereka atau melupakan semuanya Begitu ya Jujur pendengar saya katakan uh, saya belum punya kapasitas untuk itu yang menjelaskan lebih lanjut Kalau dalam masalah sejarah memang agak rawan ya Tapi setidaknya insya Allah kita akan gali lebih lanjut Kita akan diskusikan bareng nanti insya Allah bersama narasumber kita di pagi hari ini Ada Ustadz Alfian Tanjung Beliau adalah pemerhati dunia Islam Yang nanti mana akan uh, memaparkan lebih lanjut bagaimana peran Mohon maaf ya PKI Kemudian uh, bagaimana pengaruhnya dengan in di Indonesia dan apakah eh, apa namanya pikiran-pikiran PKI -pikiran masih ada di sekitar kita? Nanti kita akan tanyakan bersama Ustadz Alfian Tanjung sebagai pemerhati dunia Islam kita, peninggal. Dan untuk kesempatan kali ini Anda juga bisa berkesempatan untuk bergabung, ya. Untuk bersama kami berdiskusi, ya, memberikan opini pendapat terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Tentang, apa namanya, PKI dimaafkan atau dilupakan, ya. Nanti Anda bisa bergabung, berdengar. Dilan telepon 765-1818. Lain SMS juga di 081226170777. Untuk kalian yang sedang online menyimak streaming radio kami juga Bisa memberikan opini pendapat Anda di Yahoo Messenger Di rdsfmsolid.com maupun juga di rdsfmsolid untuk Facebooknya ya Rahman akan segera kembali untuk Anda pendengar di program Assalamualaikum Indonesia Untuk edisi Jumat tanggal 19 Zul 14.33 Hijriah Atau bertepatan di hari ke-5 dari bulan Oktober 2020 2012. Rahman akan kembali setelah kita jeda Untuk menyimak beberapa informasi berikut ini Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum 107,7 السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم واتبعه رسول الله تكتموا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم ردك ع التحيه واجب ولما عليك تسلم صاحب ردك ع التحيه واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مرح والسلام عليكم السلام وعليكم Media Dakwah Syariah 107,7 RDSFM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk Anda pendengar yang baru saja menyimak program Assalamualaikum Indonesia untuk hari Jumat tanggal 19 Rabiul 33 Hijriah Untuk hari ini pendengar ya. Masih ada Rahman sampai jam 9 nanti dan tema kita di kesempatan pagi kali ini ya masih membicarakan uh, satu peristiwa uh, dalam babak sejarah Indonesia yang tentunya masih kita ingat ya bagi para pelaku sejarah yang tentunya hidup di zamannya ya PKI dimaafkan atau dilupakan silakan bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan pagi kali ini lain telepon 7651818 lain SMS di 081226170777 ya kulha kalimah حلو بغنوه والسلام عليكم والسلام عليكم عليكم السلام عليكم Baik Bapak kesempatan kali ini pendengar sebelum pada dengan semuanya yang untuk bergabung di pagi hari ini kita akan langsung berbincang dengan narasumber kita ya di pagi hari ini Ustadz Alfian Tanjung yang bersedia untuk berdiskusi bersama di pagi hari ini Beliau adalah pemerhati dunia Islam ya Mengenai bagaimana apa namanya Peristiwa G30S ya Maupun juga peran PKI begitu di Indonesia Dimaafkan atau dilupakan ya Nanti kita akan bergabung ya Untuk berdiskusi bersama Ustadz Alfian Tanjung Dan Alhamdulillah ini masih Coba dihubungi e, rekan operator Rada Eka Persetio ya Dan nanti insya Allah juga Anda tetap masih bisa bergabung ya Namun kita akan simak dulu pemaparan dari beliau seperti apa ya Peran dari gerakan G30 SPK ini pendengar Tentunya ada dari sebagian kita mungkin orang tua-orang tua kita dulu ya Masih ingat dengan peristiwa itu Dan Alhamdulillah kita sudah terhubung ya Mas Eka ya 765-1818 ya Kita akan sapa dulu Untuk beliau ada Ustadz Alfian Tanjung Beliau adalah pemerhati dunia Islam ya Kita sapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Ustadz Alfian Tanjung ya Baik Iya dari RDSFM Solo nih Ustadz Kenapa? Dari RDSFM Solo nih Ustadz saya ulang kurang jelas Iya ini dari RDSFM Solo Ustadz Oh iya, pagi baik Iya, ya. ya, pagi kali ini kita akan mengangkat satu peristiwa yang mungkin masih terngiang dalam ingatan kita ya. Termasuk juga orang-orang tua kita dulu tentang G30 SPKI begitu ya. Sempat muncul ya. kembali begitu uh, ada apa namanya semacam statement begitu ya. PKI itu dimaafkan atau dilupakan. Mungkin sebagai pemaparan awal dari Ustaz Alfian Tanjung bisa diceritakan dulu ya. Peran dari uh, PKI itu sendiri di Indonesia termasuk juga dalam kudeta G30 SPKI itu, Ustaz. Iya. Uh, PKI secara sportif kalau dalam permainan sejarah atau dinamika sejarah dengan kasus G30 PKI dan Dewan Revolusi yang mereka punya mereka sesungguhnya adalah aktor tunggal. Ya, jadi PKI ini adalah pelaku tunggal secara kelembagaan yang memang melanjutkan agenda uh, kudeta yang mereka lakukan dan gagal tahun 48. Uh. Mereka lakukan untuk yang berikutnya tahun 65 yang merupakan sebuah bentuk aborsi daripada gerakan yang mereka rencanakan pada tahun 70-an. Jadi dalam rapat-rapat e, komite sentral komunis atau TKI mereka sebetulnya merencanakan kudeta itu sekitar tahun 71 atau 74 dalam agenda mereka. Hmm. Tapi karena mereka merasa sudah siap, mereka merasa ibu pertiwi sudah hamil tua. Dan mereka mengalami satu bentuk uh, oversize confidence yang berlebihan Akhirnya mereka memutuskan untuk mempercepat uh, budeta dengan prinsip Lebih baik mendahului daripada lidahului Begitu dalam rapat-rapat terakhir mereka Iya hmm. yeah baik uh, kalau kita melihat lebih lanjut begitu ustadz Alfian ya tentunya uh, peristiwa itu sangat mengena maupun juga masih terngiang dari pelaku-pelaku uh, sejarah pada saat itu begitu ya uh, yang uh, saya tanyakan uh, bagaimana begitu kedudukan apa namanya PK itu sendiri ya begitu di Indonesia begitu dengan tragedi pembantaian seperti itu langsung pada poinnya itu gimana ada gerakan yang uh, apa ya kalau dibilang itu sebagai sebuah kudeta begitu ya, kalau dalam posisi ya. uh, itu dalam peran PKI sendiri tuh bisa di apa namanya bisa dikatakan dimaaf, dimaafkan atau eh, begitu saja dilupakan begitu karena mengingat peristiwa sejarah yang kelam uh, oh, begitu. Itu agak lucu lah ya masa kita harus meminta maaf pada orang yang berbuat kejahatan kepada hmm. bangsa negara dan seluruh Indonesia. Balik kalau kita sampai berani mengutamakan kata maaf berarti hmm. yang salah kita. Hmm. Ini kurang ajar sebenarnya, ini artinya Buat para pendengar yang bisa hmm. Menjangkau siaran radio ini Saya ingin mengumumkan dengan tegas Ini adalah sebetulnya ikrar Kami sudah kuat, hmm. kami sudah siap Maka minta maaf sama kami Karena kami akan bunuh lagi kalian hmm. Hmm. Ini terang saya Sayangkan betul dengan yang kita sangat singkat hmm. Saya ingin mengatakan Sejak 2006, sejak uh, mereka mengadakan kongres ke-9, hmm. tambungan daripada kongres yang terakhir mereka di Solo, tahun 1965, yeah. mereka telah mempertegas kembali bahwa PKI tidak pernah membubarkan diri. Hmm. Jadi buat para penonton sekalian, saya ingin hmm. mengatakan, permintaan maaf itu adalah bentuk provokasi hmm. dari kader-kader kader komunis melalui Arjen Asibuan, dan kemudian dipertanyakan kepada Pak SBY, dan eh, Pak SBY mengatakan, tidak mungkin kita minta maaf pada PKI. Hmm. Itu yang sebenarnya terjadi dalam uh, upaya saya menelusuri uh, semangat dan berita-berita yang memang sempat dibahasakan oleh Pak Albert Asri hmm. Dan ya, menurut temuan saya, Pak Albert Asri bukan seorang yang pro-PKI. Hmm. Dia seorang aktivis yang pernah aktif tahun-tahun 60-an. Dan dia termasuk juga bagian daripada gerakan-gerakan yang pernah ada walaupun tidak menjadi tokoh sentral. Jadi soal maaf-maafkan, saya hmm. pikir tidak di situ persoalan yang sekarang hmm. menurut saya juga tidak bisa juga melupakan. Hmm. Ini merupakan sebuah fakta yang pernah ada, PKI telah berontak yang telah membunuh banyak orang. Hmm. Nah, buat terjadi akhirnya bentuk perlawanan lanjutan, itu adalah eh, kausalitas. Hmm. Nah, ini jadi persoalan kan sekarang dibolak-balik, apalagi saya dengar juga katanya NU. Minta makan PKI Kenapa minta ya. makan sama PKI Apa yang bersalah pada PKI Justru hmm. pemuda ansur dulu Melakukan proses pembantaian kepada Tokoh-tokoh dan kader-kader PKI Karena memang mereka telah menyiapkan lubang-lubang hmm. Di banyak tempat Untuk menembeli para ulama-ulama hmm. hmm. Para santri-santri Dan tokoh-tokoh tergerakan yang memang Dengan tegas menyatakan Perlawanan kepada gerakan Komunis yang memang pada saat itu hmm. K.H. Yusuf Hasim sebagai komandan pucuk daripada Ansor, adalah seorang yang sangat memahami bahaya gerakan komunis yang akan memberangus gerakan Islam secara umum, terutama keluarga besar NU Ya, Ustadz kalau tadi dikatakan ada sebuah ikrar begitu ya dari PKI sendiri itu artinya bahwa PKI masih berdiri sebagai organisatoris atau memang ada pikiran-pikiran dari uh, komunisme di Indonesia seperti itu? Uh, organisatoris memang nah Tidak akan pernah mereka akui hmm. Tetapi secara uh, Komunikasi, secara jaringan Sebutlah misalnya buku Cipanin ya. hmm. Buku Rika Cipanin Itu kan kalau kita lihat buku dia itu Sudah lima atau empat hmm. ya. Dan buku yang pertama itu Aku bangga dia dengan PKI terbit bulan Juni Tahun uh, 2002 hmm. Itu buku dia yang pertama Yang Kemudian bukunya yang kedua Aku Bang Anak PKI Masuk Parlemen Itu terbit pada bulan September 2005 Buku hmm. yang ketiga 50 tahun anak PKI terbit pada bulan Juni tahun 2008 Buku yang keempat adalah e, Menuju Jalan Perubahan yang mengawal e, Kemenangan Jokowi di, di Jakarta Itu adalah buku yang dia buat dengan regulasi gerakan komunis Untuk memenangkan e, jaringan komunis ke depan jika ada bilang mereka struktur memang belum mereka akui Tapi dalam pertemuan terbatas Dalam pertemuan internal mereka Mereka itu selalu mengatakan bahwa hmm. kami TKI belum pernah membubarkan diri hmm. Yang perlu diketahui sekarang jumlah mereka Memang tidak bisa kita deteksi Tetapi 475 kader-kader TKI hmm. Sudah dipanggil pulang oleh SBY pada tahun 2005 hmm. Kalau udah begini keadaannya menurut saya ini cerita nggak berjanda lagi nih Ini sudah sampai pada bentuk yang harus dikasihkan lampu kuning atau lampu merah mm -hmm. yeah. Baik, Baik. Uh, Ustadz Alfian ya Kalau kita sedikit flashback ke uh, beberapa tahun tepatnya tahun 65 sendiri begitu ya uh, Efek ataupun juga uh, perlakuan begitu ya Dari PKS ini kepada kaum muslimin dan efeknya sampai sekarang seperti apa itu Ustadz? Yang pasti, orang-orang hmm. komunis ini kan orang-orang yang memang sejak awal selalu menggunakan pola-pola di antaranya anak KKN. Hmm. Kerja di kalangan musuh. Maka ketika saya lihat pada tahun 1913 mulai mengenalkan komunis sebagai bentuk tugas dari pemerintahan Belanda jaringan sosialis komunis, kemudian mereka bisa memecah syarikat Islam menjadi syarikat Islam Merah dan syarikat uh -huh. Karkusi. Hmm. Atau ditanyakan bagaimana mereka berbuat mereka secara... Pekonfrontatif sangat tidak berani menghadapi Islam Karena pengakuan mereka sendiri hmm. Musuh terberat mereka adalah kaum beragama hmm. Dan musuh terberat mereka adalah kaum Muslim hmm. Islam hmm. Nah, Kalau soal dendam mereka Sekarang memang mengalami kolaborasi Karena rentang tahun 1967 Sampai 1974 sekitar 7 juta Kabar-kabar komunis Itu rata-rata hmm. lebih memilih dan mengaku di KTP Sebagai orang Kristen Hmm. Makanya gerakan-gerakan Laskar Kristus dengan kelompok pemuda rakyat ini hmm. Sejak tahun 70-an berkolaborasi dengan olahan dari seorang Paterbeck Mana Paterbeck inilah yang akhirnya melahirkan kader-kader hmm. Kita lihat sekarang Kelompok-kelompok komunitas sangat dekat dengan gereja Sangat dekat dengan dengan kelompok-kelompok jesit hmm. Karena mereka memang pun dihubungi Kalau dibilang pertanyaan dengan umat Islam Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan walazina kafaru bihum aw Jadi gerakan mereka sejak tahun 65 Kesini ini merupakan sebuah gerakan yang ter apa tertatahkan oleh gerakan kami, KPT P2, KPT S1, HMT PII, warga besar bintang bulan dan warga besar NU bintang 9 dengan hmm. kemudahan sornya Jadi mereka sekarang sedang mencoba men men memukul dulu ya. Tidak hmm. resisten melawan mereka Sebetulnya kalau mereka habis itu NU Yang hmm. akan mereka bantai itu adalah Generasi-generasi dari Daripada pemuda Ansor Karena mereka menganggap Dulu nenek moyang mereka hmm. Dibunuh oleh pemuda Ansor Jadi hmm. melalui wawancara ini Kepada pengaruh besar NU Kita harus bersatu padu hmm. Bekerjasama dengan semua elemen-elemen Perlawanan terhadap pembangkitan Perlawanan terhadap RKI Maksud bekerjasama kalau tidak akhir kita sudah dipecah dan kita ini sudah kuat tapi kuncinya mereka tetap tidak punya kesempatan uh, yang positif terhadap gerakan Islam maka hmm. mereka tetap punya dendam mereka punya keinginan mereka punya langkah dan contohnya sangat banyak kalau kita mau dengar yang terakhir di Sukabumi hmm. terjadi Penyembelihan atau ikatnya seorang ustaz karena anti-aliran sosial hmm. Kemudian dalam keadaan hidup-idup dibenamkan ke dalam lubang yang disiapkan hmm. Itu terjadi 4 bulan yang lalu, tahun 2012 Jadi sebetulnya pola-pola komunis, pola-pola PKI dijalankan hmm. terus yeah. Itu karena mereka memang banyak yang jadi tokoh publik Ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati Ada yang jadi eksekutif, ada yang jadi katif, hmm. ada yang polisi, ada yang tentara Terang para pendengar semua kepada anda sebagai pewawancara, Saya menyatakan dengan sadar dan terang-terangan bahwa mereka sudah berada di semua sektor Memang baru ide-nya dan jiwa komunisnya Belum lambang palu arit dia pasang di emblemnya Belum dipasang di cidatnya belum Tapi intinya memang gerakan mereka sudah terlalu jauh Yang paling dekat kemarin lah aksi buruk Aksi buruh kemarin hmm. yang besar-besaran di lingkar Jakarta itu hmm. Mereka rata-rata menghancurkan pabrik-pabrik yang milik ribumi Pabrik-pabrik hmm. yang milik Kina Kristen gak mau diganggu hmm. Tetap didengarkan buat para pendengar Gerakan mereka semakin jelas hmm. Mereka ingin tetap melumpuhkan Gerakan-gerakan nasionalis, religius Gerakan-gerakan hmm. yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat Dan gerakan-gerakan yang punya akar perlawanan hmm. Sejak tahun 52. Ketika front anti-komunis dibangun dan dibentuk oleh K.H.G. Isha hmm. Ya, Baik uh, Ustadz, kalau tadi dikatakan bahawa memang sekarang Kalau dari PKS sendiri memang kalau boleh dikatakan sebagai sebuah gerakan masif begitu ya Dan sebagai bahaya latihan sewaktu-waktu bisa muncul lagi begitu ya hmm. Sebetulnya bagaimana kita memahamkan kepada masyarakat ya Termasuk juga uh, mengingatkan kembali pada peristiwa itu begitu Ustadz ya, Jadi perasaan kan memang sejak 2004 mereka masuk ke kurikulum hmm. Dalam kurikulum sejarah dituliskan G30S tanpa PKI Jika kalau kita ingin memahamkan kita lihat juga Mereka juga melakukan proses mengguntingan jalur mm -hmm. Merusak kurikulum sejarah Dengan menyatakan bahwa PKI tidak terlibat dalam G30S Itu kan kurang saja mm -hmm. Yang terdekat pada bulan Maret yang lalu Atau April yang lalu Di LKS, PKN, SMK di Sukabumi Yang menyatakan bahwa Salah satu pengelolaan negara Menggunakan sistem komunis hmm. Sampai hari ini LKSPKN tersebut Tidak dikabung hmm. Ini masih dipakai di sekolah-sekolah Di Jawa Barat terutama Sukabumi dan sekitarnya Artinya kalau mau ditanyakan Bagaimana sosialitasinya hmm. Pertama Hal-hal yang membuat mereka mengatakan proses Menghapusan jejak sejarah harus ditahan Para guru-guru Para sejarawan Para kepala kepala dinas penyidikan, terutama dari big big but ya tingkat pusat sampai kepala dunas di tingkat bawah harus melihat kembali LKS atau buku buku sejarah yang diajarkan di sekolah sekolah sejarah nasional. Kedua, hmm. yang kedua, buat orang orang tua yang pernah punya pengalaman melawan komunis harus ngomong, bicara, jangan diem aja, hmm. jangan diem saja lalu menganggap anda ada orang yang paling bisa melihat bagaimana kecelakaan kereta api, jalan purun yang hanya sekedar 5 tahun, 10 tahun sudah lebih dari 100 kali. Bagaimana hmm. selama peluk di DKI Jakarta, 700 kali kebakaran? Siapa hmm. punya pekerjaan kalau bukan polanya pola pengundar rakyat? Sekolah hmm. Adi Irma Suryani tidak ada Anu Dari Yurhati, Seri Nafar. Seorang susu SMK yang di angkatan 66, hmm. dibunuh dalam Tauran. Ini kalau dilihat, semakin jelas mas, bahwa ya. mereka semakin meluas. Sekarang kalau ada pertanyaan bagaimana, Ya kita memberikan ruang yang lebih luas, bahwa kita tidak butuh dengan komunisme. Hmm. Tetapi mau saya bilang apa? Jadi Mas Diat Niko sudah DPRRG, dari Cilacang. DPRC Tani dari Sukabumi. DPRC Tani dari Bandung. Arti daerah pemilihannya. Hmm. Nah sekarang Jadi Sutomo akan maju menjadi kom, komisioner Komnas HAM. Jelas dia memudah rakyat dan seorang gay, seorang yang semangat dengan sejenis. Hmm. Kalau dia lihat kepunggungannya sudah jangat oh, ya. Sementara dia kepolisian Tidak mau bicara apa-apa Kalau tidak ada Dilik aduan Kalau buat komunis Nunggu dilik aduan Buat teroris sudah diambil, Juga orang ditangkap Dibunuh hmm. Aneh Terang saja Kenapa tidak nunggu dilik aduan dulu Baru ada teroris Tidak ada angin Tidak ada hujan Ada teroris Sekarang komunis yang berbintayangan Kemana-mana hmm. Andi Arief Sekarang jadi ketua Badan Penanggulangan uh, Bincana Nasional Ya dia ya, orang di sekitar istana Tapi hmm. saya lihat sederet nama lagi Yang dulu CGMI sekarang pakar sejarah Ada Asliarman Adam, ada Anhar Gonggong, ada segala macam Itu orang-orang yang jelas punya akar tahun 50-60an sebagai orang-orang yang punya asiliasi Dengan CGMI dan gerakan-gerakan komunis hmm. Mereka semua sekarang jadi topo Iklan Nusa Bakti Siapa bapaknya dia? Dan sederet nama-nama orang-orang sekarang dianggap punya otoritas dan dianggap punya kapasitas, dianggap referensi Nah, pertanyaan ini dengan ringkas dijawab untuk menjelaskan kepada masyarakat, hmm. mereka juga harus diterangkan bahwa ini bukan dulu juga sama. Misalnya 30 PK 65 kan juga banyak tokoh-tokoh anti komunis menuliskan tiga selatan. Hmm. Bahaya tiga selatan, tapi kan juga dicertawakan orang. Ini juga saya alami sekarang. Hmm. Seperti apa saya dianggap orang gila, dianggap tidak punya kerjaan. Hari ini masih ngomong PKI, ini adalah strategi mereka. Satu sisi kita menetuni dengit-dengit mereka, detik per detik, detak per detak, langkah per langkah, ngapak tidak mereka untuk melakukan metamorfosi kebangkitan komunis, kita cuma terangkan, makanya Alhamdulillah, buku saya cetakan yang ke sudah terbit, saya menuliskan, menangkal kebangkitan PKI, strategi perlawanan nasional menjaga keutuhan NKRI. Ya walaupun tidak, tidak besar, tapi saya memulai buku hmm. saya yang pertama jadinya Mengganyang Komunis Buku hmm. hmm. saya yang kedua, Sistematika Kebangkitan Komunis Dan saya sedang menyiapkan peta gerakan komunis dan perlawanan nasional hmm. yeah. Mungkin saya tidak salah satu ini, tapi yang lain-lainnya perlu ada pembicaraan di pesantren-pesantren, pembicaraan hmm. di, di tingkat-tingkat dinas-dinas pendidikan Yang di, di bagai instansi terkait, terutama di kepolisian maupun di kemintaraan dan yang saya dengar malah ini gak pernah jadi materi sekarang mm -hmm. Dengan orientasi sentara, orientasi polisi Dalam rekrutmen PNS segala macam Juga pernah lagi ada pembahasan Tentang mm -hmm. gerakan komunis yang pernah menjadi musuh negara Sampai sekarang Masih musuh negara Deringkasnya mm -hmm. Untuk menjelaskan pada masyarakat Kita terangkan indikasi-indikasi fakta-fakta Baik berupa buku-buku maupun audiovisual Baik CD-nya maupun lewat jaringan internet mm -hmm. Iya Baik Uh, baik Ustaz Alvian ya, kalau tadi me memang perlu adanya sebuah sosialisasi mempublikasi yang jelas begitu ya Tentang mengenai PKI itu sendiri begitu ya Tapi satu pertanyaan dari saya begitu uh, Ustaz ya uh, Sebetulnya saat ini itu uh, ada nggak reinkarnasi dari PKI Atau mungkin juga afiliasi PKI model baru seperti itu Ustaz? Kalau reinkarnasi saya katakan bisa iya bisa tidak Sesungguhnya merupakan tidak pernah merasa bubar, tidak pernah merasa hmm. mati Dalam pertemuan Sosialisme Internasional pada tahun 2000 Yang diwakili oleh Sibudiman Budiman Sidiak itu Kan dua rekomendasi dari pertemuan Sydney hmm. Yang pertama adalah menyambungkan kembali Dengan jaringan komunis internasional Comintern Dan menghidupkan kembali KKI Sebagai salah satu partai komunis terbesar setelah Rusia dan Cina Partai komunis seluruh dunia terbesar setelah Rusia dan Cina Dan Indonesia Hmm. dan ini fakta, dalam pemilihan 55 mereka punya 6,2 juta suara dengan 19 kursi, emang mereka masih jauh bawah PNI dan Mas yang jumlah kursinya sama jadi kalau ditanyakan, apakah mereka sekarang bagaimana mereka sedang menunggu waktu keanggotaan DPR RI mereka melebihi batas korum kalau korum, maka mereka akan cabut TAP NPRS nomor 25 dan 66 hmm. maka dengan pencabutan TAP NPRS nomor 26 tahun nomor 25 dan 66 maka yang pertama akan terjadi adalah bahwa PKI tidak salah yang salah adalah gerakan anti komunis kaum muslimin dan tentara yang kedua, apabila TAP MPRS nomor 25 dan 66 dicabut berarti mereka punya hak kompensasi, ganti rugi mereka sudah lakukan pada bulan September tahun 2005 dengan mendatangi ...pengadilan Negeri Jakarta Pusat... Dalam, opera, ...dalam acara judicial review... ...mereka menuntut penggantian... ...2,5 miliar per kepala... ...dengan klaim 20 juta anggota mereka... ...mereka minta ganti sekitar 50 ribu triliun. Yang ketiga... ...apabila TAP NPRS-nya ber25-66 dicabut... ...secara otomatis... ...ada hak eksistensi... ...maka pada pemilu kemudiannya... ...PKI dengan lambang balu aritnya... ...boleh ikut pemilu. Di konten dengan reinkarnasi... Mungkin boleh iya. Tapi sesungguhnya mereka sedang bermetamorfosis. Mm -hmm. Mereka tidak pernah merasa mati. Mm -hmm. Dalam karna bisa saja sebagai sebuah istirahat. Nah, Maka mm -hmm. kalau saya ingin bagi para pendengar yang menyimak penyampaian saya. Mungkin kita nunggu mereka berkibar dulu. Mm -hmm. Mereka tunggu lagi nanti disimbeli lagi. Bisa kan lubang di belakang rumah tokoh-tokoh Islam. Mm -hmm. Baru nanti percaya. Kita selalu begitu. Nunggu kejadian. Baru <laughs> percaya. Padahal ini sudah terlambat. Kerakan mm -hmm. mereka menunjukkan mata kaum guru kereta api itu terbalik terus menerus semua orang tahu yang namanya kaseran kereta api itu kerjaan komunis sudah hmm. jelas polisi tidak pernah mengungkap dari sebilangan seratus kali kecelakaan tak satu pun yang saya pernah baca dan dengar apa motifnya terakhir yang kemarin terjadi itu kereta api digergaji hmm. belum lama ini jadi jelas pandangan ideologis orang-orangnya nah Sekarang mereka sudah jadi gubernur Dekahi Jakarta ya kan? Karena logo baju kota-kota itu Itu adalah Kostum yang biasa dipakai juga Oleh CKC Partai Komunis Cina hmm. ya, Partai Komunis Cina Kalau mau bukti para pendengar Lihat koran media Indonesia Hari Senin 17 September 2012 Halaman 12 pojok kanan atas Itu ada foto berwarna di koran media Indonesia, koran harian, yang di sana dalam fotonya, aksi Cina mendemo Jepang. Yang mana di sana, para demonstrannya, terlihat ada 7 orang yang melek-melek persis baju kotak-kotak yang sama dengan Jokowi, Ahok. Apalagi, semakin ketara semuanya. Persoalannya kan, karena selalu dikutupi oleh berita, itu dipersoalkan, baju kotak-kotak saya dipersoalkan. Saya pikir tidak persoalan, jangan bilang bukan persoalan. Kalau kotak ini baju dibulat kan jadi persoalan juga. Iya, baik. Adi iya. Ustaz, terakhir sesaat ya dari saya pribadi iya. kalau tadi disebutkan metamorfosis dari PKI sendiri seperti iya. itu ya. Kalau saat ya. ini seperti apa Metamorfis, metamorfosisnya dalam bentuk apa misalkan dalam organisasi atau mungkin dalam pikiran-pikiran atau pemahaman begitu? Para desa, para desa jaringan para kepala desa itu. Para desa itu P R para desa itu P R itu satu. Rumah sakit, rumah sakit sama rasa sama rasa. Dianyar sudah dibuat oleh istrinya Subandrio almarhum. Jadi kalau mau kita lihat mereka bentuknya memang belum belum belum apa ya belum wujud satu. Tapi hmm. mereka sudah tumbuh dengan bentuk-bentuk yang membuat orang punya ikatan emosional. Mereka buat rumah sakit. Karena dengan menangnya Jokowi di Butawi, di Bukawai, di Jakarta, Rikad Sipanin sebagai Ketua PD Perjuangan dan anak PKI yang serius mengikratkan ke PKI-annya, Ketua BPE, DPD PDI Perjuangan Banten, dia menyatakan akan membangun 200 rumah sakit sama rata-sama rasa. Orang paham, di biom sama rata-sama rasa. Jadi kalau ditanya, kita akan lihat ya, saja mereka, di mana sekarang Gita Indah Sari? Gita Indah Sari sekarang di staff ahli, Ya, Muhyiddin Iskandar sebagai seorang Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, jika ditanya bentuk secara organisasi ini mereka belum, mereka berlindung di bawah PKI Perjuangan sangat jelas. Hmm. Ya, sekarang Megawati akan mengatakan saya sebagai komunis Sebagaimana di sebagai ayah dia bicara begitu kepada orang-orang menjilat mulut sejak tiga belas negara. Hmm. Ya, karena saya pernah baca di koran, Ibu Megawati pernah melarang kita mempersoalkan ini, jangan Komunistofobi, persis seperti Omongan ayahnya, sekitar Tahun 60-an, hmm. ketika Menjelang ulang tahun PKI ke-45 Tahun 65 Lagi-lagi hmm. kalau pertanyaan tadi ya mas Soal lembaga, mereka memang Belum punya satu yang didisarakan Karena mereka menunggu Jumlah hmm. anggota DPR RI itu melebihi Separuh lebih satu, dengan begitu Mereka akan cabut hak MPR nomor 25 Mereka akan amandemen undang-undang Nomor 27 tahun 1999 hmm. Nanti selesai sudah ada kita punya persoalan lain dengan nyolit, kita punya persoalan lain dengan berbagai kesulitan kita dalam bidang pendidikan. Kita punya persoalan ini negeri Indonesia ini terutama di masyarakat hmm. Islam, syariat Islam. Hmm. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kembali kepada melihat ya dan Jakarta dan membuat negara yang mandiri, bermartabat dan menegakkan syariat Islam sebagai bentuk untuk membuat negara kita menjadi negara yang mandiri dan berkuasa. Antikomunis Ya, kita baik. masih punya ketuhanan yang Maha Esa Iya Iya. Baik uh, Ini satu pertanyaan dari pendengar Boleh Ustaz ya satu pertanyaan ya, lagi ya, ya. Uh, Ini ya, akan iya, ya, Akankah begitu ya Kalau kita flashback sebentar tahun 6566 begitu, Akankah tragedi 6566 akan terulang begitu? Akan terulang kalau mereka dibiarkan hmm. Kalau kelakuan mereka secara eskalasi secara prosesi mengusahakan pencambutan ke NPRS nombor 2, itu akan berunang. Ini hmm. sedilaran tetap berkegas kalau misalnya MUI mengeluarkan fatwa bahwa haram sebagaimana Kongres alim ulama dilakukan di Palembang uh, pada tanggal hmm. 8-11 September tahun 1957 yang dihadiri oleh sekitar 9 raksa ulama Haram hukumnya mengikuti paham komunis hmm. Barang siapa yang secara sadar Menyatakan diri sebagai orang komunis Haram untuk saling menikah Haram hmm. untuk saling mewarisi Maksudnya warisan yeah. Ini kalau ditanyakan tadi persoalan Untuk jangan sampai terjadi seperti ini Ya kayaknya dibiarin. biarin hmm. Karena itu ASBU Umumkan saya tidak akan pernah meminta maaf ah, Karena komunis telah melakukan kudeta dengan negara ini MUI keluarkan fatwa tentang bahaya kebangkitan atau bahaya paham komunisme. Sudah berani membuat untuk Ahmadiyah. Sudah hmm. berani mengeluarkan tentang sekularisme, liberalisme, liberalisme. Hmm. saatnya MUI mengeluarkan tentang komunisme hmm. haram di Indonesia. Sebagai negara yang berketuhanan. Hmm. Nah, Nanti dengan pertanyaan terakhir tadi, mungkin tidak terjadi, ya mungkin kalau dibiarkan. Hmm. Supaya tidak terjadi, harus ditahan dan diperpedas. Kembali misalnya undang-undang pemilu kembali melengok. Karena dulu pernah terjadi amandemen undang-undang pemilu nomor 12 tahun 2003 pasal mm. 60G yang menyatakan orang-orang PKI kader PKI, simpatisan PKI boleh menjadi anggota DPR, DPD, DPRD di tingkat satu dan seterusnya. Ini kesalahan Mahkamah Konstitusi. Waktu mm. itu siapa? Tahun 2003 yang membuat ini dimungkinkan jadi di amandemen. Tak bisa. Di negeri Nazi lain juga jelas kok Di Jerman, Nazi dilarang hmm. Kita misalnya, negara-negara itu punya catatan hitam Dengan beberapa gerakan-gerakan Apa, -gerakan pergerakan yang pernah ada di negeri mereka Itu lazim saja untuk sebuah gerakan Kenataan negara yang dinamis Ada satu pemahaman yang harus dipertegas Nazi, no way di Jerman hmm. Di Indonesia, PKI, no way Iya yeah. Baik, Ustaz, ya, Ustaz Alfian terakhir ada yang mau disampaikan Ustaz. Ada yang mau disampaikan perlu ditegaskan lagi begitu Ustaz Untuk para seluruh pendengar yang bisa menyimak penyampaian saya Alfian Tanjung Pimpinan taruna Muslim, Ketua Umum Gerakan Nasional Patriot Indonesia Ingin saya menyatakan dengan sangat tulus Welcome back PKI PKI telah bangkit kembali PKI sudah sangat tersenyum manis Karena mereka menganggap orang-orang tidak tidak tahu bahwa mereka bangkit Alfian Tanjung dengan tulus, dengan dengan sadar menegaskan bahwa PKI telah bangkit kembali. Akankah kita biarkan atau kita mencegah mereka untuk Indonesia yang damai dengan segala relasi sosial yang sehat dengan juga Allah Subhanahu hmm. Wataala. Demikian. Iya, baiklah baik, saat Alfian Tanjung. Terima kasih atas baik. waktu dan ilmunya. Semoga bisa bermanfaat. Lain kesempatan bisa berbicang baik. lagi saat ya. Ya. ya. Baik, terima Iya, baik. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum. Baik pendengar RDS di manapun Anda berada. Demikian tadi ya telah kita simak bersama begitu diskusi yang cukup panjang bersama Ustaz Alvian Tanjung mengenai kedudukan PKI. Kalau tadi sempat saya tanyakan ya, PKI dimaukan atau dilupakan ya. Dengan tegas beliau mengatakan bahwa memang harus diberangus ya. Baik pendengar, uh, untuk kesempatan kali ini semoga apa yang telah disampaikan beliau bisa bermanfaat ya sekaligus sebagai tambahan ilmu kita untuk tetap uh, apa namanya kalau boleh saya katakan ya, perlu waspadaan yang tingkat tinggi <laughs> karena seperti yang disebutkan tadi sebagai sebuah bahaya laten ya uh, pemahaman-pemahaman komunisme dan juga sosialisme ya uh, pernah ya tentunya dalam babak sejarah Indonesia diceritakan secara gamblang begitu ya mengenai kudeta tahun 65 dan juga 66 ya itu tadi pendengar di kesempatan bagi kali ini Dan mohon maaf ya, untuk pendengar belum bisa gabung Insya Allah nanti setelah ini Anda bisa bergabung untuk beropini Berpendapat terkait dengan tema kita di kesempatan bagi kali ini ya Namun sebelumnya pendengar Rahman akan cedah sejenak untuk Menyimak beberapa informasi Jadi pastikan uh, tetap bersama kami di Assalamualaikum Indonesia 107,7 RDSFM Solo dengan Syariah Hidup menjadi lebih Indah Estitu Komodiju <tocmation> Erdemest of War Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum Wattahfim Rasulullah Tiksemu maradhatillah وتحبوا باكم لله السلام عليكم آه. السلام عليكم آه. وردك على تحي واجب ولما عليك سلم صاحب ردك تحي واجب Ulama عليه, ia selim tahu, dan ia katakan, "Marah, apa yang tidak ada? Media Dakwa Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah Terima kasih pendengar Anda masih menyimak program Assalamualaikum Indonesia ya Untuk kali ini kita masih membahas seputar peristiwa yang menjadi babak sejarah Indonesia ya PKI dimaafkan atau dilupakan ya Tadi pertama kita bersama narasumber Ustadz Alfian Tanjung ya sudah dipaparkan uh, banyak begitu mengenai PKI begitu dan uh, peranannya di Indonesia ya uh, saat lagi kita berusaha menghubungi narasumber kita yang kedua ya jadi untuk pendengar mohon maaf sebelumnya ya ini belum bisa hadir belum bisa masuk untuk kesempatan bagi kali ini kali ini kita akan berdiskusi berbincang uh, langsung dengan Ustadz Irfan S Awas ya Ketua Tanfizyah Majelis Mujahidin Indonesia dan akan berbincang ya seputar uh, Partai Komunis Indonesia Sudah tersambung Mas Eko ya Oke, okay. di lantau phone ya Sudah ada beliau Ustadz Irfan Asawas Beliau adalah Ketua Tanfizia Majelis Mujahidin Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam Rahmatullahi Wabarakatuh Iya Ustadz Irfan kabar baik ya hari ini Alhamdulillah <laughs> Kembali dari RDSFM Solo nih Ustadz Iya baik, di pagi ini kita membahas uh, satu topik begitu ya tentang uh, apa namanya satu gerakan yang mungkin uh, masih terekam ya dari bapak-bapak kita Ataupun juga pelaku sejarah pada masa itu ya tentang PKI begitu Isat ya Ini ada yeah. apa namanya, ada statement kemarin ya itu PKI itu dimaafkan atau dilupakan. Mungkin sebagai awalan mungkin ada paparan uh, awal begitu Ustaz dari Ustaz Irfan sendiri mengenai PKI di Indonesia terkait dengan kejadian G30S PKI yang lalu begitu Ustaz. Iya. Uh, adanya gagasan atau keinginan untuk merehabilitasi atau memaafkan PKI. Hmm. Itu dari segi kemanusiaan boleh saja. Tapi persoalannya, hmm. apakah pemaafan itu berorientasi untuk membenarkan hmm. atau menerima kehadiran komunisme di Indonesia ini yang menjadi masalah. Hmm. Kalau itu yang terjadi, berarti itu satu pengkhianatan terhadap dasar negara dan hmm. juga pengkhianatan terhadap agama. Hmm. Sebab di Indonesia ini, Dasar negaranya lah ketuhanan yang maha esa, sedangkan komunisme adalah atheis, hmm. tidak bertuhan, tidak percaya terhadap akhirat. Maka uh, pemberontakan yang pernah terjadi pada tahun 1965 itu, itu oleh negara dinyatakan sebagai satu pemberontakan komunisme yang karena pemberontakan itu maka komunisme dibubarkan dan dilarang eksisensinya di seluruh wilayah Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Nah, jika sekarang ada gagasan hmm. untuk uh, memaafkan, orientasinya pemaafan itu untuk apa? Hmm. Uh, jika itu juga harus dilakukan berdasarkan uh, keputusan presiden misalnya, pemaafan itu kita justru bertanya, kemana orientasi pemerintahan SBY sekarang ini? Hmm. Sebab dosa PK itu tidak bisa dianggap. Bahwa pemaafan lalu artinya Menerima kehadirannya Nah kenapa saya katakan demikian Karena ada beberapa indikasi hmm. eh, Munculnya gagasan Untuk memaafkan PKI ini hmm. Indikasi pertama ketika SBY merencanakan Untuk melakukan uh, Investigasi terhadap Kemungkinan adanya uh, pelanggaran HAM Terhadap peristiwa 30 SPKI hmm. Jika ini terjadi akan sangat berbahaya jadi uh, ini artinya bahwa intervensi ASEAN sudah masuk ke Indonesia. Bahwa uh, upaya untuk mengatasi pemberontakan PKI dianggap melanggar hak. Pertanyaan berikutnya, bagaimana terhadap gerakan Islam misalnya? Hmm. Yang selama ini dianggap ikon terorisme seperti uh, embryo dari terorisme, seperti kita-kita uh, menegakkan syariat Islam, kita-kita hmm. mendirikan negara Islam. Apakah itu juga akan direhabilitasi? Jika itu tidak rehabilitasi, tidak dibahaskan, akhirnya kan diskriminasi berikutnya yang dilakukan oleh uh, pemerintah Indonesia. Indikasi berikutnya bahwa adanya upaya-upaya gerakan anti-agama sekarang ini berusaha merehabilitir merehabilitasi pemahaman mereka hmm. uh, di masa reformasi. Ini adalah ucapan atau statement yang dikeluarkan oleh uh, Profesor Dr. Mahfud M.D. Hmm. yang menyatakan bahwa eksistensi komunisme secara individual atau personal itu boleh saja atas hak-hak khasasi manusia, tapi secara publik tidak boleh. Ini apakah ini berarti bahwa uh, secara personal bahwa orang sudah boleh berpaham kepada kepada komunisme, hmm. pada ateisme, lalu apa jaminannya bahwa itu tidak akan menjadi embrio berikutnya? bahwa secara publik itu akan dibolehkan PKI. Hmm. Sebab mantan-mantan anggota PKI ataupun generasi-generasi muda PKI di Indonesia yang dulu jadi PRD, hmm. ya, sekarang sudah masuk ke DPR. Di lembaga-lembaga DPR mereka menempati posisi-posisi penting. Begitu juga di ormas-ormas partai-partai politik mereka menempati posisi-posisi penting. Hmm. Apakah ini juga merupakan uh, persiapan yang sistematis? Untuk kembalinya atau bangkitnya PKI di Indonesia. Hmm, hmm. Sementara di satu segi, ketika gerakan-gerakan anti-agama itu coba di rehabilitasi namanya, tetapi gerakan-gerakan Islam, gerakan-gerakan penegakan syariat Islam, atau gerakan-gerakan agama justru dikriminalisasi. Hmm. Misalnya tentang Rohis yang dianggap embryo teroris. Ini kan satu diskriminasi yang luar biasa hmm. yang seharusnya menjadi perhatian penuh, fokus gerakan Islam, partai-partai Islam atau partai-partai berbasis agama untuk mengantisipasi bangkitnya kembali komunisme di Indonesia. Nah, sekarang ini dalam rangka rehabilitasi gerakan-gerakan anti-agama di satu segi, sementara di segi lain, mengkriminalisasi gerakan-gerakan agama itu mereka mengharapkan bagaimana dalam Al-Quran mereka ingin orang-orang kafir itu menghendaki ...kalian bersikap kompromi. Atau dengan begitu, mereka punya alasan untuk toleran terhadap kalian. Nah, hmm. ini sekarang yang dicoba. Maka kalau umat Islam mencoba mentolerir atau berkompromi terhadap gerakan-gerakan anti-akama ini... ...yang sekarang kerusakan yang ditimbulkan luar biasa... ...akibatnya ini akan menjadi kehancuran bagi bangsa ini. Hmm. Ya. Yeah. Yeah. Baik, uh, Ustadz Irfan, kalau tadi dikatakan begitu ya, uh, bahwa mungkin bisa jadi PKI ini bisa masuk ke dalam posisi-posisi uh, penting begitu ya, itu artinya ya. Uh, boleh dikatakan bahwa uh, secara organisatoris PKI sendiri ataupun juga pemahaman pemikiran PKI masih ada di Indonesia seperti itu? Kenapa? Uh, jadi, hmm? kalo, Iya, jadi kalau boleh dikatakan secara organisatoris dari PKI sendiri maupun juga secara pemahaman dan pemikiran PKI itu masih ada di Indonesia? Oh iya masih ada itu sebabnya kita khawatir betul. Yang tadinya menggunakan partai mereka masuk direhabilitasi di hmm. namanya, eh, tadinya komunis kemudian berubah menjadi eh, tadinya PKI berubah menjadi PRD dan macam-macam nama dahulu itu hmm. uh, mereka sudah di uh, sistem negara ini di masa reformasi ini, sudah welcome terhadap mereka. Nah hmm. sekarang siapa personal pemahaman pemahaman pribadi itu sekarang di Kuatkan lagi dengan keadaan ini Inilah yang kita sangat khawatir Orientasi pemerintahan SBY ini Atas nama demokrasi Dia uh, menerima kehadiran Apa yang tadinya Dibenci oleh negara Diharamkan kehadirannya oleh negara Karena itu kita bertanya-tanya Perubahan orientasi pemerintahan Indonesia Sekarang ini mau kemana hmm. Dengan adanya upaya untuk Merehabilitir eh, PKI. Nah, kalau mereka misalnya dimaafkan kehadirannya, karena dosa-dosa mata lalu tahun 1965 lalu bagaimana dengan nasib mereka-mereka yang dibunuh itu hmm. apa uh, kontribusi pemerintah terhadap korban-korban PKI baik korban uh, masyarakat maupun korban organisasi-organisasi Islam -organisasi itu, apa uh, pemerintah akan uh, bisa mengantisipasi akibat buruknya hmm. dari uh, sikap pemerintah yang sekarang ini. Ya, ya. baik. Uh, ustadz uh, Irfan ya, uh, kalau dari ustadz sendiri begitu ya, uh, dikatakan bahwa apa namanya tadi dari berbagai posisi-posisi penting di Indonesia seperti itu ya, mungkin uh, ada begitu saat ya. Ad, indikasi-indikasi hmm. dari beberapa lembaga begitu yang ada di Indonesia yang sudah terindikasi begitu adanya apa namanya pemahaman dari komunis begitu ada? Iya sekarang kita lihat hmm. adanya gagasan tadi itu apakah karena uh, PKI ini sudah berubah dia sudah bukan lagi ateis hmm. bahwa komunisme itu bukan ateisme atau pemerintah sendiri yang berubah orientasinya sekarang ya kalau eksistensi mereka mereka tidak pernah hilang dari hmm. Indonesia hmm. secara organisasi secara Institusi Boleh saja mereka dilarang Tetapi secara personal Pemahaman, pemahaman anti agama Seperti uh, komunisme Liberalisme, sekularisme, Dan juga demokrasi itu semakin memuat Justru ini salah satu Di antara akibat buruk dari Demokrasi, karena itu Bangsa Indonesia sesungguhnya adalah korban dari demokratis. demokrasi Demokrasi hmm. itu kan Dibangga-banggakan salah satu di antara fasilitas adalah Kebebasan hmm. Kebebasan untuk Uh, menista agama, termasuk juga kebebasan menista nasib, itu kan atas nama kebebasan berekspresi mereka bebas. Padahal, justru kebebasan untuk menista agama, disaradi, disadari ataupun tidak, menista kebebasan beragama itu sendiri. Nah, ini maka dikatakan ada sebuah buku di Amerika, seorang Amerika menulis tentang uh, demokrasi barbar bahwa sesungguhnya demokrasi itu adalah alat perusak bukan alat perbaikan. Kalau sekarang ada orang yang menggunakan alat rusak justru difungsikan menjadi alat perbaikan, ini orang tidak waras. Ini tidak wara. Ya. Nah, ketidawaraan itu nampaknya sudah menyeluruh di berbagai parti sekarang ini, mantan-mantan uh, mereka yang terlibat dalam Partai Komunis ataupun Embryo-embryo Komunis hmm. uh, Yang ada di Indonesia ini Sudah masuk ke sistem Partai Itulah sebabnya kenapa Begitu sulitnya undang-undang Atau aturan-aturan yang diajukan Atas nama agama begitu sulitnya lolos Di DPR sekarang ini hmm. Kalaupun ada yang lolos Pemerintahan itu, pemerintah tidak eksekutif Tidak bisa melaksanakannya dengan, dengan Benar dan dengan baik Ini juga indikasi yang sangat kuat Bahwa sekularisme Komunisme, liberalisme itu bekerja sama untuk mengeliminasi peran agama dalam memperbaiki bangsa ini. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya, yeah. Ustaz uh, Irfan, uh, pertanyaan lagi dari pendengar juga mengatakan bahwa Uh, kita tahu tahun 65 memang sejarah kelam dari bangsa Indonesia ya, dan tentunya ya. ini sebagai sebuah bayat yang sewaktu-waktu bisa muncul dari pemahaman PKI itu sendiri. Nah sebetulnya uh, bagaimana begitu ya kita memahamkan pada masyarakat ya terkait dengan gerakan-gerakan uh, yang dilakukan PKI begitu ya mengingat masa lalu seperti itu? Ya pertanyaan yang uh, sesungguhnya apa seurgensinya hmm. adanya gagasan memaafkan PKI? apa masalahnya sekarang ini? Yang muncul di masyarakat kerugian apa yang ditimbulkan urgensinya apa relevansinya relefansi, seperti apa? Itu kan tidak ada. Kenapa kok tiba-tiba muncul adanya pemahaman itu? Hmm. Ah, pertanyaan berikutnya kenapa justru itu kepada gerakan anti agama sementara gerakan penegakan syariat Islam sekarang ini didiskriminasi uh, sebagai gerakan yang musuh negara, hmm. musuh angkasa musuh hmm. pemerintah, lainnya kan? Orientasi pemerintahan sekarang ini, orientasi yang anti-agama. Hmm. Atau justru kita kembali kepada UUD 45, bahwa negara Indonesia berdasarkan ketuhanannya Maha Esa. Tidak ada urgensinya sekarang ini PKI dimaafkan Maafkan, sudah lama berakhir. Kan sudah dilakukan sejak zaman Soeharto. Hmm. KTP tidak lagi dicantumkan, apa, apa IKI ekstrem kiri hmm. tidak lagi dicantumkan. Ya. Kemudian... Problem-problem uh, yang berkaitan dengan uh, komunisme sudah juga tidak ada. Maka pertanyaan kita apa relevansinya dan urgensinya hmm. adanya gagasan sekarang ini? Ya. Yeah. Ya, yeah. baik. Uh, tentunya uh, Ustadz Irfan ya. Kita sebagai kaum Muslim juga harus bersikap ya dalam artian memang harus uh, membendung begitu ya, membendung uh, umat ini dari pemahaman-pemahaman kiri-kiri begitu ya. Sebenarnya yeah. posisi kita ini bagaimana sikap kita begitu Ustadz? Uh, ada tindakan yang mungkin dilakukan Dari kita sendiri begitu, Ustaz? Iya uh, Pemerintah sekarang Harus didorong hmm. Untuk kembali Kepada ajaran agama ya Dan Diantisipasi supaya jangan Gerakan-gerakan anti-agama ini Yang justru menonjol Sekarang ini kan berbagai macam Misalnya atas nama Indonesia Tanpa diskilisasi hmm. Nah arah diskriminasinya itu kemana? Yang dimaksudkan itu kepada Islam. Ini ini yang harus disikapi di, uh, oleh karena itu gerakan-gerakan Islam, partai-partai berbasis Islam atau berbasis agama harus cermat betul mereka. ...menghadapi hal ini. Jangan sampai nanti kalau sudah membesar... atau ke... ...anti-agama, anti-Tuhan dan segala macam itu... ...baru kita sibuk menghadapinya. Kita ini sekarang disibukkan dengan alatan-alatan teroris... ...dengan alatan-alatan tawuran dan segala macam. Itu sesungguhnya... ...bahagian daripada akibat... Eh, ...bangsa ini sebagai korban demokrasi... ...dan korban pemikiran-pemikiran sesat itu. Karena itu... Eh, ...penguatan terhadap... ...basis-basis agama termasuk rumah-rumah ibadah sekarang ini harus ke sana. Saya kira bagus juga diapresiasi, apresiasi misalnya uh, gagasan dari Menteri Agama, bagaimana menyibukkan masyarakat sekarang dengan amal soleh, misalnya pengajian setelah mengaji setelah maghrib, kemudian di lembaga-lembaga uh, pendidikan instansi-instansi didirikan masjid-masjid supaya orang situ uh, beribadah ketimbang berpikir berpikir yang yang tidak baik ini kan semua gagasan-gagasan yang baik hmm. yang uh, bisa kita harapkan untuk uh, memperbaiki masyarakat terutama moralnya sebab sekarang ini yang dirusak oleh gerakan-gerakan anti agama ini soal soal moral. Jadi hmm. sudah tidak lagi memiliki moral, tidak lagi memiliki rasa malu, mata mereka tidak lagi memiliki filter untuk menghindar dari pemikiran jahat, tindakan-tindakan jahat. Hmm. Iya. Baik, uh, Ustaz Irfan terakhir mungkin ada himbauan atau penegasan kembali begitu Ustaz yang mengenai tema yang kita angkat di pagi hari ini begitu Ustaz. Iya. Bangsa Indonesia jangan di, uh, jangan tertipu dengan uh, intervensi ideologi hmm. athe yang mengarahkan bangsa ini kepada ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Islam misalnya. Hmm. Sebab orang-orang kafir memang sengaja sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al eh oh surat kabut surah yang ke-29 ayat 12 di situ orang-orang kafir itu juga e, sesungguhnya selalu dan senantiasa menawarkan ideologi mereka kepada orang-orang ikhlas. Wa qala alladzi nakafarun madinana anittabi'u sabiilana walnahhi khataayaakum. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, ikuti jalan hidup kami kami yang akan menanggung dosa-dosa kalian Selama mengikuti jalan hidup kami Sekarang yang ditawarkan ini kan Ikuti cara berekonomi kami Ikuti cara berbudaya kami Ikuti cara berumah kami Semuanya diajak Dan untuk kepentingan itu diberikan fasilitas Bahkan uh, biaya ke Amerika Bahkan diberikan juga dana-dana Dan segala macam itu ya, Orang Katrin ini sangat mekat Dia mengatakan jangankan fasilitas duniawi Berupa dana Ya, finansial Bahkan dosa kan yang yang tanggung Luar biasa Nah, inilah yang penting bagi kita bangsa Indonesia Yang mayoritas beragama Islam ini Harus sadar betul Kita jangan mutas tertipu Dengan provokasi hak asasi manusia Provokasi demokrasi Sehingga kita meninggalkan ajaran agama kita Dan hmm. anak anak kita, generasi muda kita Justru dijauhkan dari ajaran-ajaran agama Iya. Baik Ustaz Irfan, Zakollah, terima kasih atas waktu ilmunya. Semoga bisa bermanfaat Ustaz ya. Baik. Ya, lain kesempatan bisa berbincang lagi Ustaz. Ya. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik pendengar itu tadi ya narasumber yang kedua Ustadz Irfan S. Awas ya Sudah satu jam mendengar kita berdiskusi dengan kedua narasumber kita yang tentunya Satu simpulan yang bisa kita simpulkan bersama bahwa memang uh, kewaspadaan yang tinggi perlu kita lakukan begitu ya Mengingat bisa jadi begitu ya sebagai sebuah bahaya laten terkait dengan organisatoris maupun juga pemahaman-pemahaman yang berbasis kiri ya Termasuk dengan komunisme dan sosialisme ya Yang kalau tadi dari kedua narasumber memang dipaparkan lebih jauh ya Bagaimana uh, afiliasi afili, afiliasi baru, metamorfosis baru dari gerakan itu peningan ya Dan untuk kali ini uh, sudah dua narasumber Jadi soalnya Anda bisa bergabung ya untuk melengkapi atau juga Anda ingin berbagi opini pendapat terkait dengan tema kita di pagi hari ini ya Anda bisa share ya tentunya di pagi hari ini Kita sampai jam 9 jadi masih ada kurang lebih uh, 20 menit ke depan untuk Anda semuanya pendengar Dan memang ya kalau tadi di awal saya katakan dalam pemahaman sejarah memang harus ada apa ya kalau kita istilahkan sebuah pemahaman ataupun juga uh, sejarah yang hanif yang lurus ya, <laughs> itu artinya untuk apa supaya tidak ada distorsi maupun juga penyelewengan dari sejarah itu sendiri ya. Dan untuk kali ini coba saya bacakan dulu yang sudah bergabung ya Di line SMS maupun juga di Facebook ya RDSFM Masolo Di SMS dulu 081226170777 ya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum dari 1437. Assalamualaikum Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa kabar? Akhirihman. baik ya. PKI itu perlu dicatat ya sebagai sejarah, tidak perlu dihapus atau dimaafkan. Yang penting ambil hikmahnya bagaimana kita mengamalkannya ya. Uh, Quran surah ke-66 ya. Di ayat 6 dan cokot ten kuat-kuat Quran dan sunnah masalah selesai ya. Dari Abu Daud di Gunung Kidul, ya terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada lagi dari Masman di Karanganyar, Mas kurasa kita harus berhati-hati ya pemerintah kita kecolongan begitu ya. Salah satunya di 88 sudah tersusupi ya, PK e, harus dibubarkan. Waspadalah bangsaku begitu ya dari Masman di Karanganyar. Kemudian lagi pendengar. Abu Misbah di Solo jangan terjebak pada kesyirikan dengan meyakini kesaktian sesuatu benda mati ya. Semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tiada daya dan upaya kecuali dari Allah ya. Harusnya nikmat dinisbahkan pada Allah, bukan benda mati. Oke. Mengenai kesaktian-kesaktian itu ya. Kemudian dari wowok ya, dari wowok PKI telah terlarang ya. Simbol-simbolnya pun dilarang. Kalau macam-macam dibui saja begitu kan. Oke, okay, lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang kampung yang nggak tahu apa-apa juga dituduh dengan PKI begitu? Ya. Itu mungkin masa-masa lalu ya, tahun 6566 ya. Banyak mungkin pelaku sejarah yang hidup di zamannya begitu yang menceritakan bagaimana kronologis maupun juga kondisi saat itu. Yang tentunya kita bisa apa ya deskripsi deskripsikan lebih lanjut ya, bagaimana uh, keseraman ya, ketegangan pada waktu itu ya. Uh, kalau saya belum Tau benar ya, belum banyak baca buku sejarah ya, yang dikomparasikan dengan sejarah sejarah yang lain tentunya. Uh, satu lagi pendengar, Assalamualaikum Waalaikumsalam dari Umuh Hakikiya, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagi anak, siapa-siapa saja yang mengatakan PKI tidak bersalah atau dilindungi, atau disuruh datang ke negeri ini, atau diberi hak-hak dalam kepemerintahan ini, apalagi sampai mencela dan menghina syariat Islam, maka ini adalah satu pernyataan perang terhadap Islam begitu ya. Uh, wahai muslim, hati-hati dengan lingkungan ya, karena komunis sudah mengintai kita ya. Jangan terlena dengan bujukan-bujukan yang ada di sekitar kita begitu ya. Wollo alam. Terima kasih dari Ummu Hakiki yang sudah bergabung di kesempatan pagi kali ini. Dan saatnya berhenti. Rahman akan jeda kembali untuk menyimak beberapa informasi dan nanti insyaallah Allah Rahman akan segera kembali untuk anda. Bagi anda semuanya yang masih ingin bergabung di pagi hari ini silahkan ya masih ada kurang lebih waktu 20 menit ke depan ya bagi anda yang ingin beropini berpendapat ya atau masih takut ini uh, apa ya kita bicara masalah sejarah ya tentunya perlu memang perlu berhati-hati ya untuk kesempatan bagi kali ini baik pendengar untuk kali ini ada telepon atau telepon dulu ya. Ditelepon dulu bolehlah ya Sebelum rahmat jeda ya Satu space waktu untuk anda semuanya silakan pendengar ya 765-1818 ya Saya sedikit kasihan sama pendengar ya Karena tadi hampir satu jam <laughs> Hampir satu jam ada paparan dari kedua narasumber kita Belum ya ada pendengar yang masuk Coba kita sapa dulu saja ya 765-1818 ada siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, warahmatullahi wabarakatuh Sehat nah. Alhamdulillah Alhamdulillah, ya. uh -huh. Alhamdulillah ini diangkat Ahmad melihat diangkat, ya. mm -mm. karena beberapa kali saya mencoba mengemukakan ini dan hari mm. ini diangkat ya. Yeah. Uh, memang populasi PKI sendiri sebenarnya kecil, tapi apa yang saya sahabat menurut kejadian akhir-akhir ini, uh, akhir -akhir ini yeah. ya, Jadi, seperti uh, kemarin terjadi lagi juga bentrok antar warga mm. bahkan di luar tentara itu dengan motif yang hampir sama mm. atau bisa dikatakan esensinya sama. Ketika uh, isu dukun santet dulu ya kan? uh, hmm. Jadi intinya ulama pembantahan terhadap ulama hmm. ya kan? Beberapa tahun juga pernah Modus esensinya sama hmm. Esensinya sama Dan ini begini ya uh, Kalau kita uh, runut uh, Dari ulunya, hmm. ya kan Salah satu Kembali lagi ke salah satu protocol option uh, Salah satu poinnya yaitu Bagaimana caranya memanfaatkan kaum kaum ateis Zionis hmm. itu ya, memanfaatkan kaum ateis, ya kan, Dikolaborasikan dengan uh, Kristen, pemuda-pemuda Kristen, untuk menghancurkan uh, unsur keilahian sebuah negara keilahian masa sebuah masyarakat, yeah. ya, agar untuk agar mudah dikuasai. Jadi uh, mereka sendiri selalu juga disepir, hmm. API sendiri selalu juga disepir. Hmm. Padahal ini ateis dan zionis itu punya kepentingan yang sama untuk menghancurkan Islam. Hmm. Karena kenyataan hanya Islamlah, Islamlah yang sampai hari ini tidak bisa dihancurkan. Hmm. Kristen sudah bisa dihancurkan, Buddha begitu bisa dimanfaatkan, Hindu juga begitu. Ya kan? Bahkan akhir-akhir ini banyak pemikiran-pemikiran atau orang-orang PKI yang bermain di aliran-aliran kejawen, aliran-aliran hmm. kepercayaan ini harus diwaspadai juga. Kalau di daerah Merapi dulu pernah ada namanya Putra Merapi, hmm. ya kan. Dengan itu, dengan isu bahwa Soekarno hmm. itu masih hidup di suatu tempat dan kemudian dia punya harta di bank bank apa itu bank Swiss atau apa hmm. yang untuk dana revolusi nanti suatu saat. Hmm. Intinya memang ini mau ditarik orang-orang Jawa yang masih-masih kolot, ya orang-orang ketawen, orang-orang masih ditarik lagi ke pemikiran. Komunis. Kalau dulu saya pernah sampaikan ah hmm. ada tiga kekuatan besar secara prinsip ada ke tiga kekuatan besar dalam dunia ini ada kekuatan yang percaya hmm. adanya Tuhan percaya adanya setan dan dia menyembah Allah menyembah Tuhan uh, dan itu tuh pun terpecah menjadi golongan-golongan masing-masing agama agama masing-masing ada Kristen ada Islam dan seterusnya. Ya kan? Ada golongan yang kedua yaitu o golongan atau uh, golongan yang mempercayai ada uh, adanya Tuhan dan mempercayai adanya setan, tapi dia menyembah setan. Salah satunya termasuk zionis ini. Kemudian golongan yang ketiga yaitu yang tidak mempercayai kedua-duanya. Ya kan? Atheis ini. Lah di sini memang golongan yang mempercayai adanya Tuhan, khususnya Islam, menyembah Ilah. Dimusuhi oleh kolaborasi dua golongan tadi. Orang yang menyembah setan hmm. dan orang yang tidak Mempercayai adanya tuhan dan setan tadi, yeah. atau tadi, dan ya alhamdulillah ini diangkat, hmm. karena seperti kemarin demo buruh, hmm. ya kan, itu sangat sangat kental dengan dengan isu-isu komunisme. Hmm. Ya memang memang dengan dengan dikasing dengan kemakmuran sosial, eh, kesetaraan, kesamaan, sejahteraan, keadilan dan seterusnya. Hmm. Memang Islam wow, sosial itu berbicara pada tataran itu, hmm. gitu kan. Ya. Jadi, uh, Alhamdulillah ini diangkat. Bahkan ini ada ada kebenarannya. Walaupun ya, hmm. ini beberapa gempa yang terjadi di Indonesia. Mungkin saya ada orang yang berpendapat saya agak agak agak agak aneh mungkin pemikirannya ya. Ada indikasi hmm. beberapa gempa yang terjadi di Indonesia bahkan kejadian-kejadian uh, yang sifatnya bencana ini memang sengaja diciptakan melalui uh, di dalam laut hmm. gitu loh. Kalau kita lihat kemarin beberapa kapal Amerika, kapal selam Amerika, kapal tempur Amerika hmm. pernah singgah di Surabaya, pernah singgah di beberapa perairan di Indonesia. Kebenarannya, alam yeah. Jadi ada indikasi uh, kemungkinan ada bom, banyak bom yang bom kapasitas nuklir yang diletakkan di dalam laut. Kebenarannya, alam ya. Yeah. Tapi ini semua makar, amuk Orang Islam jangan terjebak. Hmm. Islam itu Islam bukan Islam punya apa Islam adalah apa ya sesuatu yang bisa dimanfaatkan hmm. untuk memusuhi orang lain menguntungkan pihak yang salah. Ya. Permasalahannya kan gitulah. Ah, hmm. ini hati-hati orang Islam harus paham sana. Ya, Jazakumullah khairan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus ya. Terima kasih sudah bergabung kembali. Mari begitu ya. Eh perannya PKID Indonesia. Seperti itu ya tentunya uh, Apa namanya seperti yang dikatakan oleh narasumber ke, uh, Kedua narasumber kita tadi Memang uh, mungkin Bukan dalam bentuk organisatoris ya uh, Bisa jadi seperti itu Tapi uh, dengan metamorfosis Yang baru ya <giranya> Kita diwas pada Tingkat tinggi ya Baik pendengar untuk kesempatan Kali ini uh, Kita akan jeda ya untuk uh, Menyimak beberapa informasi Tadi sempat saya tahan ya <giranya> seolah tadi hampir satu jam kita bersama narasumber dan semoga bisa bermanfaat ya. Uh, kita akan jeda mendengar dan Rahman akan kembali untuk anda semuanya. Di program Assalamualaikum Indonesia hanya di 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. 107,7 RDS Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Wa tafina Rasulullah Tiktamu mardatillah Wajhibu ba'akum lillah Beda dekos 107,7 RDSFM dengan syariah Hidup menjadi lebih indah ya Di sisa sisa terakhir perjumpaan kita berdengar ya Uh, kita boleh ya, angkat satu telepon lagi ya Mas Ikonje. Telepon 765-1818 ya, ada Pak Didi ya. Assalamualaikum, Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kabar, iya. kabar baik, sehat dari ini baik, Pak Didi. Baik, baik, Allah. alhamdulillah. <laughs> Monggo Pak Didi, ini mungkin pelaku sejarah ya Pak ya. Ya. Pelaku sejarah waktu itu. Apanya? Tahun 65-65. Oh saya masih di SMA itu. Oh masih SMA ya, ya mau nggak silakan Pak ya. Didi. Ya, ya. <laughs> Jadi ini ya, hmm. tadi judulnya kan memaafkan ya. Iya. Saya kira bukan PKI-nya yang dimaafkan. Hmm. Jadi yang dimaafkan itu banyak yang tidak bersalah, hmm. terbunuh sehingga menghasilkan atau mengakibatkan banyak anak yatim piatu yang tidak hmm. berdosa, kemudian juga masih dihukum, hmm. diasingkan dari masyarakatnya, tidak boleh kerja di pemerintahan bahkan di swasta sudah menolak. Dan inilah saya kira kesalahan-kesalahan kemanusiaan kalau ini. Jadi eh, pemaafan ini bersifat kemanusiaan bukan partainya atau bukan Uh, iduluhinya ya hmm. dan inilah yang saya kira perlu sebab ini uh, menjadi suatu uh, corengan sejarah sebab sejarah Islam juga seperti anaknya Abu Jahal ya hmm. nah kemudian kan jadi pendekar yang luar biasa Mati Sahib itu ya yeah. uh, siapa itu namanya saya lupa lah itu itu jadi di sini jangan sampai anak cucunya itu juga dicap apalagi hmm. pembunuhan itu uh, salah sasaran lah, hmm. seperti adanya itu. Oleh hmm. karena itu uh, uh, tentunya ini sangat prihatin Pak. Lah, sebab menurut uh, data dan informasi sampai hmm. 2 jutaan ya kurang lebih. Hmm. Yang dituduh PKI itu dibunuh begitu lah. Hmm. Jadi ini uh, Allah saja masih pemaaf itulah hmm. di dalam arti uh, kemanusiaannya ya hmm. Allah pemaaaf dan juga kita uh, di dalam surat al-Araf ayat satu hmm. juga kita diperintahkan untuk memaafkan memaafkan ya. hmm. dan memaafkan di sini di dalam arti tentunya tidak memerangi uh, Orang-orang yang beriman dan ingin menekan syariat Islam ya. Hmm, Jadi hmm. kalau yang memerangi ya mesti harus dilawan kita. Nggak boleh kalah siapapun dengan hmm. galih apapun. Itulah entah itu ateis, komunisme, hmm. apa sosialisme, apa kapitalisme, dan seterusnya ya. Jadi hmm. ini suatu prinsip ya. Oleh karena apa? Karena uh, memaafkan ini juga suatu... Uh, Prinsip Yang mendatkan diri kepada ketakwaan Jadi hmm. kita harus Menuju ketakwaan Jadi memaafkan ini tetap berpegang teguh Kepada ketakwaan hmm. Di dalam arti uh, Kemanusiaannya itulah Oleh karena itu saya ingat uh, Pepatah Francis ya Yang hmm. mungkin terjemahannya Mengerti segala jalannya Berarti memaafkan Segala jalannya hmm oleh karena itu perlu pengetahuan, hmm. uh, pengetahuan bukan satu pihak saja, uh, sebab pengetah uh, satu pihak itu akan gelap, ya. Hmm. Dan kalau kita mempunyai pengetahuan kedua belah pihak yang pro dan kontra, maka kita akan terang untuk yeah. mengambil suatu sikap terhadap kejadian hmm. kejadian ini. Sebab yang terakhir itu sejarah hmm. ini ya. Mm -hmm. Sejarah Indonesia ini banyak Manipulasi-manipulasi mm -hmm. ya. Bahkan versi-versi yeah. tentang Pemberontakan PKI itu juga banyak Tidak yeah. satu versi Iya, yeah. Kalau Bung Karno mengatakan Ini adalah ...komplik diantara internal angkatan darat gitu ya. Itu. Jadi ini bukan bukan PKI adanya hmm. itu itu Bung Karno gitu ya. ya. Kemudian ada lagi ini adalah keterlibatan CIAI. Hmm. Kemudian agen-agen hmm. Inggris dan seterusnya. Hmm. Jadi kita hmm. harus betul-betul waspada. Jadi musuh-musuh kita bukan tajamnya PKI tapi kadang-kadang mema mema mema mema memanfaatkan hmm. musuh-musuh Islam ini dijadikan semacam korban yeah. untuk kepentingan musuh-musuh uh, Islam yang lebih besar lagi. Baik. Contohnya sekarang Amerika ya anti komunis, hmm. anti Islam lah. Ini jangan ditiru. Islam ini uh, tetap Islam ya tidak. Yeah ya anti komunis nah, hmm. kemudian islamnya juga ikut-ikut kita anti umpamanya dengan rekayasa, rekayasa, rekayasa dan sebagainya seperti yeah. Pak Awas bilang uh, apa namanya, diskriminasi yeah. kalau memaafkan dalam arti kemanusiaan, saya kira ya bisa lah, tapi mm -hmm. kalau dalam arti ideologi dan organisasinya ini uh, perlu pemahaman yang rasional yeah. sehingga kita bisa memberikan yang makruf kepada semua umat Islam dan ya. bahkan musuh-musuh Islam kita. Baik. Oleh karena itu saya kira hmm. uh, perlu kita berwawasan luas. Sebab saya ingat hmm. juga Pak Nasir ya, ya. itu keberagagan kebril, di DPR itu dulu dengan ISIS katanya itu. Hmm. Menurut cerita sejarah. Tapi setelah hmm. keluar makan bersama. <laughs> Pak Jadi di sini antara hmm antara ideologi dan apa namanya kemanusiaan sudah hmm. mulai nista. Iya. Lah <laughs> <Yeah. laughs> nah, inilah hmm. saya kira oh, para ulama kita Imam Syafi'i, Ibnu Maliki dan seterusnya like. itu juga besarnya itu begitu kuat itulah. Yeah. Meskipun apa beda tapi tetap menghormati <laughs> dalam arti hmm. uh, tidak menimbulkan semacam uh, di luar Batas, berlebih-lebihan lah Baik. Kalau kita membalas, ya jangan berlebih-lebihan <laughs> Saya kira Begitu ya, saja uh, Mas Rahman, ya, kurang Didi. lebihnya mau Memapot dari topik bahaya saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Didi, di seragian terima kasih sudah bergabung ya Mungkin beliau adalah salah satu Pelaku sejarah ya, kalau misalkan ada space waktu yang lebih banyak, nanti kita bisa berdiskusi dengan beliau ya. Sempat tadi saya mau tanyakan ya, kenal gak lagunya Genjer-Genjer? <ganti> Tapi sudah uh, terlanjur dipotong ya, terima kasih untuk Adidik ya, sudah bergabung di kesempatan pagi kali ini. Pertengar, penelpon terakhir, itu artinya Ramon harus segera pamit undur diri ya, untuk kesempatan kali ini, mohon maaf. Untuk SMS-nya tidak bisa kita bacakan semuanya dan juga di Yahoo Messenger maupun juga di Facebook karena keterbatasan waktu yang semakin mepet. Karena setelah ini Anda bisa menyimak program Bincang Keluarga yang Alhamdulillah telah hadir ya narasumber kita, ada usatri. <laughs> Untuk kesempatan kali ini pendengar, Afwan, jika banyak kesalahan dan semoga aman telah kita perbincangkan menjadi wacana baru ya. Termasuk juga kita perlu kewaspadaan yang tinggi terhadap apapun ideologi yang bertolak belakang dengan Islam gitu ya insya Allah. Dan Rahman Hidayat yang bertugas mewakili seluruh kru berita dan juga rekan operator ada Eko Prasetyo. Pamit undur diri di hari ini Jumat Peringal. Tanggal 19 Julkodah 14.33 Ejri ya. Atau bertepatan di 5 Oktober 2012 ya. Selamat melanjutkan aktivitas anda. Sukses untuk anda hari ini dan jangan lupa ya. Rahman selalu ingatkan nanti bersiap-siap segera ya untuk menuju ke masjid ya. Karena sholat Jum'ah ya. Hari Jumat Peringal. Mengingatkan untuk anda semuanya. Subhanakallah wabih hamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaiq walhamdulillahi robbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai aspirasi dan solusi telah anda sampaikan dalam Assalamualaikum Indonesia. Semoga muncul paradigma baru dan sikap terbaik kita terhadap peristiwa dan problema yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas, sukses untuk anda.